Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Kama zakarahu al-zakiruna al-akhyar Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin makhtalafan laylu wal-nahar Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala al-muhajirin wal-angsar Alhamdulillah, udah bisa kembali lagi ke Bandung, mohon maaf terlambat, baru pulang dari Batu Karas. Makanya nih wajahnya, ini saya lupa pakai jam tangan, jadi belang-belang nih, ada yang putih, ada yang hitam, jadi kayak zebra. E, mohon maaf karena telat, tadi baru sampai Bandung jam 4, ketiduran sejam. Karena nyetir, mudah-mudahan Tadi menanti dengan Membaca surat Ar-Rahman Dianugerahi oleh Allah dengan Karunia dan Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Mau bahas apa malam ini? Kita coba perhatiin Firman Allah di dalam Surat Al-Anfal ayat pertama Coba teman-teman buka Al-Quran, surat Al-Anfal Ayat Pertama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim silakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya s'aulonak'an al قُل لَّئِن اَنسَخَ اللَّهُ بَعْضَ هَٰذَا الْكِتَابِ لَأَجِدَنَّ بَدَلَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ wa athi'u llaha wa rasulahu in kuntum mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul Oleh sebab itu bertakwalah kalian kepada Allah Dan perbaikilah hubungan diantara kalian Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman Surat Allah al Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Dari surat Al-Anfal ayat 1 ini ada satu hikmah atau satu kebijaksanaan yang bisa kita ambil. Ada satu nasihat buat kita dari Allah. Yaitu tentang bagaimana orang sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan. Sesuai apapun dia. Bahwa manusia itu Sangat-sangat berpotensi. Bahkan pasti melakukan kesalahan. Atau bahkan kesalahan-kesalahan yang cukup fatal. Kesalahan-kesalahan yang menurut kita kayaknya enggak pantas. Itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang yang paling soleh sekalipun. Itu salah satu mau izoh atau nasihat yang saya coba perhatikan dari surat Al-Anfal ayat pertama. Dan unik. Para ulama itu menamakan surat Al-Anfal Nama lainnya adalah suratu badar Surat perang badar Artinya Surat Al-Anfal ini Dari penamaannya adalah surat perang badar Harusnya menceritakan Kronologis terjadinya perang Badar Dan kalau kita mau buat alurnya Harusnya Ayat pertama itu adalah tentang Berita bahwa Orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal mau membantu atau mungkin yang pertamanya adalah ketika Abu Sufyan baru datang dari luar negeri dan melewati kawasan yang dekat dengan Madinah kemudian para sahabat berkumpul untuk mencegat karavannya Abu Sufyan harusnya itu adegan pertama mencegat karavan dagang Abu Sufyan kenapa dicegat? karena di dalam karavan dagang itu banyak harta-harta yang dirampas dari kaum muslimin di Mekah ketika mereka hijrah. Hak kaum muslimin, hak orang-orang muhajirin mau diambil balik. Harusnya itu adalah adegan pertama. Adegan keduanya adalah bersiap-siap untuk berangkat menghadang Abu Sufyan. Adegan ketiganya Abu Jahal nyusul untuk mengawal karavan dagang yang di dalamnya juga ada harta mereka. Adegan keempat, ternyata Abu Sufyan Ngambil jalur yang lain sehingga selamat dari kejaran kaum muslimin Dan kaum muslimin sekarang punya dua pilihan Antara mau menyusul Abu Sufyan Yang mungkin akan sangat mudah untuk disusul Karena mereka karavan dagang sementara ini pasukan Atau menghadang melawan Abu Jahal Yang dia memiliki pasukan yang jauh lebih besar daripada kaum muslimin Dua pilihan Dan ternyata Allah menyuruh mereka memilih yang kedua Menghadapi Abu Jahal Adegan-adegan ini ternyata gak dikisahkan di awal surat al Anfal. Ini unik. Justru ayat pertama dari surat al Anfal itu adalah ayat setelah perang badar. Ini agak-agak luar biasa ya. Cara Allah mengambil display gitu. Cara Allah mengangkat sebuah e, tema di dalam sebuah alur yang panjang. Allah gak ngambil dari A sampai Z. Tetapi langsung diambil salah satu yang paling kontroversi. Jadi bisa dibilang surat al-amfal ini ayat pertamanya itu agak kontroversi. Gak diambil secara alur yang berurutan. Malah yang diambil adegan setelah perang, setelah perang badar. Adegan apa? Adegan al-amfal, adegan harta rampasan perang. Jadi ketika orang-orang kafir udah kalah, sebagian mereka ditawan, sebagian mereka mati, sebagian mereka pulang kembali ke negerinya lari, Lalu kaum muslimin mengumpulkan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy, Di antaranya ada onta Yang satu ekornya bisa lebih dari 100 juta Ada kuda yang harganya ratusan juta Bahkan kalau kuda perang sekarang mungkin bisa sampai 3 miliar Ada baju besi, ada pedang, ada tombak Termasuk ada berhala yang terbuat dari emas Yang ditinggalkan oleh para penyembah-penyembahnya dan mereka meyakini Tuhan-Tuhan itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri Dan tertinggal di dalam, di dalam medan perang Itu dikumpulin oleh para sahabat Setelah harta ini dikumpulkan Masing-masing mengambil semampu yang mereka bisa ambil Lama-lama muncul rasa cemburu Loh, Kok dia dapatnya lebih banyak ya? Kok dia dapatnya ontak? Kok saya cuma dapat misalnya keledai? Kok dia dapatnya berhala yang terbungkus dari emas dan perak, saya mah cuma dapat perisai doang, saling cemburu antara satu dengan yang lain, apalagi ada yang gak dapat, kecuali sedikit sekali, bahkan ada yang gak dapat sama sekali. Mulailah mereka agak-agak ribut, dalam tanda petik ya, agak-agak ribut masalah harta rampasan perang, soalnya dapatnya gak rata. Ini kalau saya buat ilustrasi ya, ada sekelompok, sekelompok, uh, kelompok dakwah. Jadi lagi kayak di kampus gitu, kita buat organisasi dakwah. Niat awalnya ngapain? Fi sabilillah, gitu ya. Kita pengin berdakwah di jalan Allah. Kita pengin mengadakan perubahan, kita pengin ini, kita pengin itu, semuanya lillah, karena Allah. Semuanya ikhlas. Semuanya semangat. Akhirnya karena ikhlas, karena semangat, dakwah mereka luar biasa, berkembang, berkembang, berkembang. Ketika dakwah ini sudah mulai naik di atas panggung sejarah, di atas panggung peradaban, di atas panggung di nasional ini Akhirnya mulai menjadi seksi Banyak yang ngelirik, oh dakwah itu bagus tuh kayaknya kita masukin TV yuk Ambil tokoh-tokohnya Ambil orang-orang yang cocok untuk di display, good looking atau segala macam Datang televisi Eh kang, mau masuk TV enggak? Oh boleh, diwawancarain kisah hijrah gitu ya Masuk TV yang satu lagi ada yang masuk TV A, yang satu masuk TV B, ada yang TV nasional, ada yang TV lokal, ada yang cuma radio, ada yang cuma di surat kabar, ada yang cuma di majalah kampus. Udah mulai muncul rasa gak enak dalam hati masing-masing. Tapi belum termunculkan di permukaan, belum diekspresikan. Muncul lagi godaan berikutnya. Godaan berikutnya adalah ketika dakwah ini sudah menghasilkan keuntungan-keuntungan duniawi. Mulai ada yang invest, mulai ada yang uh, kita buat unit usaha yuk, gitu. Buat unit usaha. Tujuannya apa? Pertama buat unit usaha, biar dakwah ini ada support. Tidak perlu lagi selalu membuka uh, canceling gitu. Kita udah aja pakai unit usaha sendiri. Buat unit usaha, sehingga disupport oleh unit usaha. Buat akhirnya unit usahanya juga besar, karena dakwahnya sudah besar. Nah, ketika dalam kondisi kayak gitu, mulailah beberapa teman-teman yang dalam gerakan dakwah ini agak ramai. saya itu dari awal membangun dakwah ini, masa saya cuma dapat segini? Yang itu cuma dapat segitu, nah ini kita harus mulai memikirkan tentang profesionalisme organisasi ini, berapa pembagian hasilnya, kan ada hak-hak istilahnya amilin dan segala macam, ramai. nah ini kira-kira yang dulunya ikhlas banget karena Allah Yang dulunya berdakwah di jalan Allah Ketika dakwah ini sudah mulai menguntungkan Mulai bicara tentang hak Itu kira-kira enak gak tuh? Itulah yang terjadi kepada kaum muhajirin Dalam perang badar Bayangin Orang sekelas muhajirin Yang ketika di Mekah Mereka disiksa di jalan Allah itu sabar banget Awal-awal mereka masuk Islam itu Tidak ada yang mereka niatkan kecuali mencari Rada Allah. Hijrah ke Madinah Mereka rela meninggalkan segalanya demi Allah Ketika mereka berperang Perang badar, mereka perang itu Murni karena Allah SWT Melihat musuh itu seperti melihat Jalan masuk ke surga, pengen syahid Dan segala macam. Tapi ketika itu Diganti oleh Allah dengan pemandangan dunia Kena juga di situ. Ramai juga diantara Mereka dan kita tahu sebagian besar hampir seluruhnya orang-orang yang ikut dalam perang badar itu adalah kaum muhaji, muhajirin dan ini termasuk muhajirin yang as-sabiqunal awwalun yang pertama tama dan lebih dulu masuk Islam yang senior banget nih ternyata orang yang dakwahnya dari awal serius banget ikhlas banget mencari ridho Allah banget istiqomah banget kesandung juga di bab yang menurut saya enggak keren sebetulnya masalah gaji kan itu masalah gaji ya, cuma bahasanya kan ghanimah al-amfal, tapi intinya adalah hasil gitu. Oh kok saya dapat segini, kok kamu dapat segitu? Rame. Walaupun Allah membahasakan dengan bahasa yang lembut yas alunaka anil amfal, tapi kalau kita baca kronologis kisah atau adegan ini ternyata itu ribut diantara mereka sampai akhirnya mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terjadi kepada kaum muhajirin. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Lalu bagaimana penyelesaiannya, terus apa hikmah dan ma'u'izoh atau nasihatnya buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi kita sampai kepada kisah bagaimana para sahabat-sahabat muhajirin, ahli badar pula, yang saking istimewanya mereka sampai ada salawat namanya salawat badar ya terlepas soal hukum fikihnya karena saya tidak terlalu senang berdebat fikih tetapi sebagian besar kaum muslimin di Indonesia pernah menyanyikan lagu salawat badar yang tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wakulimujah hidin lillah bi ahlil Badri, Bi ahlil badri ya, Allah. Jadi kalau bagi yang meyakini Salawat ini sebagai salah satu Amal soleh atau ibadah yang Yang baik Maka mereka meyakini bahwa Bertawasul dengan ahli badar itu Akan mempercepat diijabah Doa oleh Allah Saking tingginya derajat Ahli badar diantara kaum muslimin Bahkan di mata Allah pun Ahli badar ini punya kedudukan tersendiri Sehingga para ahlu badar ini, ahlu badar itu artinya para pejuang veteran badar, nanti setelah Rasulullah SAW wafat di masa Abu Bakar dan Umar, terutama di masa Umar, mereka selalu dijadikan sebagai syurah. Pendapat mereka itu didahulukan daripada pendapat yang, yang lain. Ini pendapat bah, ahlu badar, ini pendapat mujahid badar, ini pendapat veteran badar, dan seterusnya dan seterusnya sangat istimewa. Karena perang badar ini perang yang sangat luar biasa. Dan kita tahu adegannya bagaimana Allah mengirimkan malaikat-malaikat yang banyak untuk menolong mereka. Sekelas orang yang ditolong sampai harus turun malaikat. Kayaknya kalau kita gak sampai kelas ini nih. Yang kalau kita ada masalah malaikat turun nolongin kita. Dan kelihatan malaikatnya pakai ikat kepala hijau gitu. Malaikatnya turun dari langit menyambar orang-orang kafir. Ditolong habis-habisan jadi mirip-mirip kayak... Elf dalam film Lord of the Ring gitu Tiba-tiba datang pasukan apa elf gitu ya Atau yang diajak sama si pangerannya itu Pasukan jin gitu datang tiba-tiba menyerang Ketika mereka udah hampir putus asa <ganti> Jadi nonton film Artinya sekelas orang yang ditolong langsung oleh malaikat Bisa kesandung juga di urusan Bukan keliru, bukan salah paham, bukan soal teknis Masalah harta loh Masalah materi, masalah gaji, itu bisa kesandung juga di situ. Inilah realita dalam kehidupan kita di antara manusia. Pesannya buat kita apa? Kalau kita perhatikan gini, ketika mereka ribut-ribut, kok saya dapat sekian, dia dapat sekian, kok saya enggak dapat sama sekali mentang-mentang saya jagain Rasul. Terus bagaimana dengan orang tua yang anak dengan orang tuanya yang meninggal dan tidak sempat mengambil kanimah? Akhirnya ramai di antara mereka kemudian jadi ribut. Apa bukti bahwa mereka ribut? Buktinya Allah di dalam surah ayat tadi mengatakan, wa aslihu za tabainikum. Damaikanlah urusan di antara kalian. Berarti itu karena ada keributan. Kalau enggak, Allah enggak akan bilang, damaiin urusan di antara kalian. Enggak akan. Cuma bilang, udah tenang, tenang, tenang. gitu doang. Tapi Allah bilang, fa aslihu za tabainikum. Islah, islah, kata Allah. Damaikan. Coba kalian... Uh, apa kompak lagi deh ukuah lagi gitu berarti sampai retak hubungan diantara mereka sampai ribut diantara mereka mungkin sampai bertengkar dan agak nyengit gitu agak nyolot diantara mereka sampai akhirnya Allah turunkan ya saluna kalamfal kulamfal lillahi walir rasul ini artinya bahwa orang sesoleh apapun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 apa ciri orang yang bertakwa di al Imran kalau enggak salah 133 134 135 Salah satunya alladzina <Silalan> yunfiquna fis-sirri wadh-dara wa-lkadziminal ghaiz wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muqsinin Ini ciri-ciri orang bertakwa Ayat berikutnya ternyata orang yang bertakwa itu orang yang berinfak dalam keadaan senang dalam keadaan susah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 Dia mendustakan Dia mengkufuri, dia merasa udah benar sendiri, dia merasa saya Tidak ada salahnya, justru itulah orang yang tidak soli Makanya Sama persis, porsi Kesalahan atau kemungkinan bersalah Antara orang yang soli Dengan orang yang tidak soli itu sama Karena emosinya sama diberi oleh Allah Yang dihadapi sama-sama manusia Kecuali orang soli berhadapan dengan malaikat Mungkin tidak ada alasan untuk Salah gitu ya, itu juga Masih bisa aja dia salah faham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 Mau apa? Mau coba-coba jiwas apa nafsu saya kan saya nggak pernah ketemu cowok tiba-tiba datang cowok ganteng banget. Lu mau nggak sama gue soal lagi itu gitu? Alhamdulillah, menerima sunnah Maryam berlindung dari kepada Allah dari Jibril. Kemudian Jibril mengatakan saya ini malaikat utusan Tuhanmu mengabarkan kepadamu kamu akan punya seorang anak laki-laki dan seterusnya. Baru Maryam faham. Setingkat ketemu malaikat aja bisa salah faham. Itulah manusia.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 Kalau enggak ketemu itu mulai dicurigakan. Jangan-jangan dia malaikat. Artinya enggak usah dicari aja ada kesalahan pada seseorang. Sehingga kalau kita cari teman yang soleh ada teman kita yang ngajak kita hijrah gitu ya. Kita jadi rajin salat subuh gara-gara dia tuh. Subuh udah azan, terus udah miss call miss call kita terus walaupun kita pas di miss call pasti di reject, di reject, di reject. Setahun di reject aja tuh miss call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 Yang kadang juga bisa melakukan kesalahan, bahkan dia sudah mengakui bahwa dia telat. Gimana ya, nih? iman saya lagi lemah. Disitulah tugas kita sebagai mukmin, watawa sawbil hake, watawa sawubis sabr. Bukan justru ngejat, bukan justru menghakimi ah kamu ternyata selama ini munafik, ngajak-ngajak saya hijrah ternyata kamu sendiri enggak. Terus kita langsung memakai ayat ya ayat lagi apa sesungguhnya Allah benci sekali la apa latakulul ma la taf'alun Kaburomak tanah indahlah antakulu malataf alun kita nggak tahu maksud dari ayat itu seolah-olah orang nggak boleh ngomong baik kalau dia belum mengamalkan bukan itu maksud ayat maksud ayat itu adalah para sahabat banyak bukan sahabat ada beberapa orang yang minta-minta diturunkan perintah berjihad pas turun perintah berjihad mereka nggak ikut berjihad itu maksud ayatnya.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 Kamu ternyata enggak tulus, kamu ternyata langsung keluar statement Langsung kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk dia Padahal tadi saya katakan لا يَسْخَرْقَوْمٌ مِّنْ قَوْمْ أَسَا أَيَّكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ Jangan dicela dia, karena bisa jadi dia yang kita celah lebih baik di sisi Allah daripada kita yang mencela Terus, jangan menggunakan panggilan-panggilan yang buruk بِئْسَلِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَلْ <tutuk> iman. Seburuk-buruk panggilan itu fusuk setelah iman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 membuat kita merasa marah, kita maafkan dia. Ah, maafin aja. Allah ternyata sedang menyediakan maaf untuk kita yang lebih besar lagi kepada kita. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa kalian? Sehingga perintahnya walyafu <tid> walyasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan? Sekelas Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam melakukan kekeliruan. Rasulullah demi menjaga perasaan istrinya sampai pernah mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa beliau sadari. Karena gara-gara istrinya dua orang, Hafsah sama Aisyah ngambek, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya sudah mulai sekarang saya tidak akan pernah minum madu lagi. Tiba-tiba Allah merasa, "Hah?" kenapa dia mengharamkan madu, bukankah madu itu adalah obat dari segala banyak penyakit kecuali kematian, Allah turunkan ayat wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu hanya ingin menyenangkan istrimu lalu Allah membuka maaf kepada Rasulullah, Rasulullah minta maaf kepada Allah minta ampun kepada Allah, kemudian ngomong kepada Hafsa, Hafsa ternyata gak boleh mengharamkan madu, jadi saya tarik lagi ucapan saya, tapi jangan bilang bilang Aisyah ya Karena kenapa? Kalau Aisyah tahu Aisyah akan lebih ma lebih marah Soalnya Aisyah cemburu Dan itu manusiawi, jangan berpikir Oh istri Nabi kok cemburu, wajar banget Manusia, kalau kita bisa Bilang Aisyah kok cemburu Kecuali kita bisa lebih dari Aisyah Yang ngerasa Cantik banget, soleha banget Yang idola banget Tapi kita mudah memberikan diri kita itu Untuk seorang laki-laki yang dia punya 9 atau 11 orang Istri bisa gak, gak cemburu Kayaknya kalau enggak bisa jadi enggak usah menjudge Aisyah atau mengata-ngatain Aisyah deh. Karena kita juga manusia, manusia. Aisyah juga manusia. Ternyata Hafsah salah gitu. Hafsah bilang, "Ya, tapi dia ngomong kepada Aisyah, kan Salman nih berdua nih. Kata Nabi jangan bilang-bilang Aisyah ya. Diam aja." Pas ketemu Aisyah, Aisyah, Aisyah, tahu enggak? Ternyata Rasulullah udah minum madu lagi tuh. Akhirnya marahlah Aisyah, ditegur lagi oleh Allah berdua tuh orangnya. Aisyah sama Hafsa, kalau kalian tidak minta maaf kepada Nabi, maka akan kami akan aku ceraikan kalian dari Rasulullah, dan akan aku berikan untuk dia istri yang lebih soleh, lebih cantik, perawan, segala macam. Sampai seperti itu kejadiannya di awal halaman pertama dari surat At-Tahrim. Kenapa itu terjadi? Karena kesalahan Aisyah dan Hafsa. Nabi juga pernah ditegur, dan tegurannya agak berat sih ini di surat al anfal gara-gara Nabi mengambil pendapat Abu Bakar dan meninggalkan pendapat Umar soal para tawanan perang. Ya Abu Bakar, ini tawanan perang mau kita apain? Kata Rasulullah. Kata Ya Abu Bakar, Ya Rasulullah, sesungguhnya uh, mereka itu keluarga-keluarga kita juga. Kasian kalau kita bunuh. Mending kita tebus aja ya Rasul. Kita tebus dengan harta benda atau dengan juru guru baca tulis. Kata Rasul, logis juga sih. Ngapain juga dibunuh, gak ada manfaatnya. Mending kita tebus dengan harta benda. Kata Umar, ya Rasulullah. Walaupun mereka keluarga kita, tapi mereka musuh Allah. Kita bunuh mereka ya Rasul. Kita penggal kepalanya. Terus ditanya lagi ke seorang sahabat yang ketiga saya lupa namanya. Bagaimana pendapatmu? Kata dia, ya Rasulullah mending kita bakar mereka hidup-hidup. Ini lebih ngeri lagi nih. Akhirnya setelah menimbang-nimbang, Rasulullah mengambil pendapat Abu Bakar. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang itu kadang-kadang lebih lembut... Daripada susu, susu yang dijadikan kayak apa agar-agar uh, gitu, lebih lembut daripada susu zabadi. Dan Allah kadang-kadang menjadikan hati seseorang itu lebih keras daripada batu. Engkau wahai Abu Bakar, engkau itu seperti Ibrahim alaihissalam. Engkau itu seperti Insan alaihissalam. Engkau wahai Umar, engkau itu seperti Nuh alaihissalam. Engkau itu seperti Musa alaihissalam. Dua orang nabi pada satu orang sahabat. Berarti? Soleh banget nih, Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa Umar seperti Nuh dan Musa Keras, Nuh itu kan doanya di akhir surat Nuh apa? Ya Allah, jangan engkau biarkan ada orang kafir hidup di muka bumi Hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya Itu Umar tuh Musa, ketika ketemu dengan orang-orang yang apa menyembah Ijel Maka dibunuh oleh Musa, diperangi oleh Musa Sedangkan Ibrahim, Ya Allah maafkanlah mereka Ya Allah maafkanlah mereka, ini Abu Bakar sedik Akhirnya Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar Ternyata Allah gak rela menukar musuh-musuhnya dengan harta benda Sehingga Allah menurunkan ayat dan menegur Rasulullah Lalu Rasulullah dan Abu Bakar menangis karena ayat itu Datang Umar Ya Rasulullah, ya ababak Ma ma, kenapa kalian menangis? Kalau ada hubungannya dengan saya, saya juga akan ikut menangis Coba, soulmate-nya itu sampai gitu Kalau ada temannya nangis, dia ikut nangis Jadi belum dibilang ukhwah Kalau yang satu nangis, yang satu ketawa-ketawa baru bisa disebut ukhwah, kalau ada temannya nangis, dia ikut, nangis, ya Abu Bakar, kenapa kamu nangis, kalau ada masalah dengan saya, saya juga akan ikut nangis, apa kata Abu Bakar, seandainya hari ini Allah turunkan azab, di muka bumi, cuma Umar yang selamat, ini artinya, bahwa Rasulullah juga bisa keliru, tapi kekeliruan Rasulullah, bukan untuk, bahkan dalam sholat juga, bayangin tuh, saya kemarin pas umrah, ini, ini pelajaran dari Allah nih, Buat, teman, buat saya dan teman-teman lagi solat di salah satu masjid di masjid apung di Jeddah kita solat asar di situ imamnya tu eh, janggutnya panjang terus sorbannya wah oh, luar biasa pokoknya kayak wali aja kayak sunan gitu ya ni kayaknya bisa terbang nih imam ni saking solehnya ni saking solehnya saking wah oh, sorbannya luar biasa kayaknya bisa terbang nih saking solehnya solat asar lupa tahyat. Jadi udah dua rakan gak tahiyat, langsung berdiri. Pas berdiri kita yang di soft belakang kan bingung tuh. Nah karena pada gak ngerti agama, jadi serba bingung. Ada yang berdiri, ada yang masih duduk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ramai aja gitu kayak orang demo. Imamnya udah berdiri sempurna. Pas di subhanallah, subhanallahin. Subhanallah, subhanallahin. Diucapin subhanallah gitu. Pas di subhanallah, subhanallahin dari belakang, imamnya gak mau duduk lagi. Udah akhirnya kita... Ah, huh, huh, udahlah duduk aja deh. Ntar biar tanggung sama imam dosanya, gitu. Mikirnya, udah ber, uh, berdiri aja rame-rame. Semuanya ikut imam berdiri. Udah selesai sholat, imamnya ngasih pelajaran. Kalau seorang imam sudah berdiri dan berdirinya itu sudah sempurna, bukan tengah di tengah-tengah, sudah -tengah, sempurna, maka nggak boleh lagi dia duduk. Soalnya duduk tahiyat itu hukumnya sunnah, sedangkan berdiri itu hukumnya Rukun atau wajib, dan tidak boleh mendahulukan yang sunnah atas yang wajib kata imam sehingga nanti di akhir diganti dengan sujud sahwi oh baru pada oh semuanya satu masjid oh, oh. tadi sosok saleh gitu ah oh, imam itu aja lupa katanya saleh katanya bisa pakai sorban putih apa segala macam jubah kayaknya udah saleh banget tapi masalah ternyata wah oh, ketahuan nih orangnya enggak khusyuk kan gitu ya kalau ada yang imam sholat, salah salah salat dibilang enggak khusyuk Sesungguhnya Rasulullah juga pernah kayak gitu Kenapa Allah buat Rasulullah bisa lupa Apakah Rasulullah gak, gak khusyuk Supaya jadi pelajaran bagi kita dalam fikih Tentang kalau kita lupa dalam sholat Rasulullah sholat dua rakaat Salam, padahal harusnya empat rakaat Bayangin ini lebih parah nih Gak duduk tahiyat, salam langsung Saya juga pernah soalnya gitu <guluh> Udah ada dalil jadinya ya Jadi kalau ada yang protes-protes Rasulullah juga pernah gitu ah. Dua rakaat, salam Sahabat ikut salam terus protes ya Rasulullah ini sholat kasar gitu maksudnya enggak biasa aja tapi kita sholatnya dua rakaat beneran dua rakaat beneran. akhirnya pada semuanya voting benar dua rakaat Rasulullah langsung berdiri lagi nyambung dua rakaat dan ditutup dengan sujud sawi itu kalau baca di Fiqih Sunnah ada tuh tentang bagaimana kalau kita lupa dalam sholat sampai itulah bedanya orang sholat dengan angkat sholat saya pernah juga sholat di belakang seorang imam sholat isya, dia sholat isya itu tiga rakaat dua rakaat, udah e, tahiyat rakaat ketiga langsung salam dan jamaahnya, kayaknya saminna watokna banget lah pokoknya gak ada yang bilang subhanallah cuma saya sendiri yang di belakang, kebetulan saya paling belakang mas buk pula <laughs> jadi gak bisa banyak protes soalnya mas buk jadi subhanallah, subhanallah gitu yang lain diem-diem aja udah selesai, saya datengin imamnya Uh, Pak. Kayaknya tadi kita sholat 3 rakaat. Dan kurang 1 rakaat. Oh iya. Yeah. Enggak mau peduli gitu. Saya bilang lagi, Pak. Kurang 1 rakaat. Oh iya yeah, ya. Yeah. Pak, tambah 1 rakaat lagi berdiri, nanti kita tutup dengan sujud sahwi. Oh, udah udah nah. Dia enggak mau. Nah, ini ini bedanya orang saleh dengan orang yang mungkin beliau lupa gitu. Enggak saleh bukan enggak saleh, lupa atau silap. Kalau Rasulullah salah, mau memperbaiki diri, enggak geng sih. Ah kalian mah baru tahu ayat Al-Quran 1-2 mau ngajarin saya. Saya kan Rasulullah, saya dapat wahyu. Itu tadi itu dua rekan juga boleh lah, enggak usah ditambah lagi. Kan bisa aja gitu. Jadi modus gitu ya. Ternyata Rasulullah enggak mau modus. Udah aja kalau salah apa sih susahnya mengakui kesalahan. Setingkat Umar aja pernah salah fatwa kan. Saya pernah cerita tuh, Umar salah fatwa yang gimana? Ada cewek ngadu, oh ada cowok ngadu. ke Rasulullah jomblo ya, ke Umar ya Amirul Mu'minin. Saya masih jomblo. Kenapa kamu menjomblo terus? Emang betah aja ya jomblo. Kata dia bukannya betah Amirul Mu'minin. Maharnya kemahalan Berapa emang maharnya sekian dan sekian? Akhirnya Umar marah. Habis sholat dia umumin. Mulai sekarang mahar tidak boleh melebihi angka sekian. Siapa yang sudah meminta mahar lebih dari itu berikan kepada Baytul Mal. Bayangin. Terus ada cewek protes. Ibu-ibu dari belakang sof belakang gitu. Ya Amirul Mu'minin, ada apa, Bu? Saya protes. Masa Amirul Mu'minin membuat sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah? Mana ayatnya? Dia sebutin ayat, "Bagaimana kalian akan mengambil kembali apa yang sudah kalian berikan? Apakah kalian mengambilnya dengan cara buhtanan, dengan cara berbohong, dengan cara mengubah hukum Allah? Maka itu seburuk-buruk cara mengambil harta dari perempuan." Umar langsung mengatakan, "Ternyata banyak yang lebih mengerti agama daripada Amirul Mu'minin." Wahai kaum muslimin, saya ralat, gak jadi, gak jadi, gak jadi, coba. Ini orang soleh, jadi bukan berarti gak pernah berbuat kesalahan. Wajar banget orang melakukan kesalahan, tapi mau memperbaiki diri. Maka kalau orang tua kita ngelakuin kesalahan, dan kesalahannya kadang-kadang fatal, kadang-kadang membuat kita trauma, mudah-mudahan dengan memaafkan orang tua, mungkin itulah yang bisa membayar jasa-jasa mereka kepada kita. Kalau kita mau berbakti, mungkin kita gak sanggup berbakti kepada orang tua sesuai dengan hak mereka. Tapi memaafkan kesalahan mereka yang mungkin fatal, itu mungkin menjadi salah satu birrul walidain yang menjadikan kita istimewa seperti Uwais Al-Qurni. Kalau teman-teman berpikir mau berbakti pada orang tua dan merasa masih kurang, maka coba berpikir, cari. Masih teringatkah kesalahan-kesalahan orang tua yang membuat kita trauma sampai sekarang? Maafkanlah. Mudah-mudahan itulah birul walidannya teman-teman kepada orang tua Yang menjadikan doa-doa teman-teman itu diijabah oleh Allah Seperti Allah mengijabah doanya Waiz Al-Qarni karena dia berbakti kepada ibunya Maafkan, maafkan, maafkan Pertama caranya kalau kita ngelihat kesalahan teman kita Tutup aibnya Kemudian maafkan dia Nasihati dia Kemudian maafkan dia Kemudian berlapang dada, empat Tutup aibnya Jangan di broadcast Jangan negur di grup. Jangan ditegur di wall. Ini kayak curhat ini. <laughs> Kalau saya ada yang salah jangan ditaruh di Instagram, Ustaz. Rrrr. Itu yang tahu banyak, jadi malu atuh ya. Udah aja japri, Ustaz, boleh minta nomor teleponnya enggak? Oh, boleh. Pasti ini mau ditegur ini. <laughs> dia japri ke saya. Ustaz, ini ada yang salah. Oh ya, yeah, minta maaf gitu. Tutup aibnya. Kemudian apa? Nasehati dia dengan nasihat yang baik. Jangan dilebih-lebihin, jangan. Dulu juga ada tuh Ustaz, saya juga ada Ustaz akhirnya jadi pada kayak apa? kayak uh, pelampiasan gitu. Kesalahannya ini ditambah dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Orang tua juga gitu, pasangan juga gitu. Jangan, udah aja nasihati sesuai dengan masalahnya. Kemudian maafkan dia, kemudian berlapang dada. Berlapang dada ini artinya udah udah biasa lagi aja, easy going lagi, sahlin. Udah santai lagi, udah enggak ada masalah. Itulah mukmin. Sehingga insyaallah kalau nanti kita melakukan kesalahan yang sama, mudah-mudahan gak sampai melakukan tapi kayaknya pasti melakukan, maka mudah-mudahan orang juga akan mau memaafkan kita. Kalau ketemu dengan teman-teman dalam sebuah halakoh gitu atau kayak gini nih, udah sama-sama hijrah, tiba-tiba ada yang mungkin kangen pengen kayak dulu lagi sesekali gitu ya. Dia kebawa lagi sama teman-teman yang lain ke tempat yang dulu. Jangan langsung kita mengatakan Dia ternyata hijrahnya enggak Taubatnya enggak nasuha Karena taubatan nasuha Nanti dilihat di akhir bukan sekarang Atau ada orang yang melakukan kesalahan Yang menurut kita kesalahan Belum tentu itu kesalahan Maka berhusnuzon lah Berbaik sangkalah Bisa jadi dia bukan melakukan kesalahan Cuma berada di tempat yang salah Masih ingat hadis tentang cerita Abraha? Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah tidak semua yang dihancurkan bersama Abraha itu adalah pasukannya Abraha. Ada juga mereka para pedagang, apakah mereka juga nanti akan masuk neraka bersama Abraha? Kata Rasulullah tidak, mereka dihancurkannya bareng tapi dibangkitkan sesuai dengan amal dan niatnya masing-masing. Itu ada dalam bab niat. Bisa jadi orang itu bukan melakukan kesalahan tapi berada di tempat yang salah sehingga orang yang menganggap dirinya suci oh ternyata dia di situ juga belum tentu dia melakukan kesalah kesalahan jangan terburu buru menghakimi orang lain ijitan ibu kasih ramilvan jauhi sebagian besar dari prasangka caranya gimana iltamis li ahi ka al fauzrin kata ulama carilah seribu alasan untuk saudaramu biar nggak suuzon. carilah seribu alasan untuk saudaramu Oh mungkin, oh mungkin oh mungkin oh mungkin oh mungkin oh mungkin Makanya teman-teman sekalian Sekelas para sahabat muhajirin juga Melakukan kesalahan ansor juga pernah tuh, salahnya sama dengan muhajirin Tapi perangnya bukan perang badar, perang hunain Ribut masalah harta juga tuh Padahal ansor udah relain semua harta mereka Untuk muhajirin, tapi sempat-sempatnya juga Mereka mempertanyakan itu kembali Ini wajar manusiawi Sehingga doanya orang-orang yang beriman Di dalam surat al hasyr apa? Doanya adalah Rabbana ngufirlana Walai'khwaninaaladzina sabakuna biliman, ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa mereka? Para sahabat. Ayat itu adalah sebuah statement dari Allah bahwa para sahabat juga punya dosa. Jadi jangan pernah menganggap sahabat suci dikultuskan Seperti sebagian orang Seperti orang-orang rafi mengkultuskan Fatimah dan Ali Fatimah dan Ali itu tidak punya salah Tidak punya dosa, maksum Fatimah dan Ali juga sahabat Sebagaimana Abu Bakar dan Umar juga sahabat Mereka semuanya punya salah Makanya doa orang yang datang setelahnya Diajarkan oleh Allah di surah al hasyr Rabbana ampuni dosa kami Dan dosa orang-orang sebelum kami Tidak mencela para sahabat tidak mencela mereka tetapi mengakui bahawa mereka manusia biasa Dan meminta ampun untuk kita dan mereka Pastinya dosa kita jauh lebih banyak daripada dosa mereka Untuk itu Sewajarnya saja lah Dengan siapapun yang kita lihat Sewajarnya dan kita saling menasihati Mudah-mudahan semuanya akan Bisa mendapatkan khusnul khatimah InsyaAllah Termasuk nanti kepada para pemimpin kita Ulama kita, MUI kita Ustadz-ustadz kita, da'i-da'i kita Guru-guru kita siapa lagi teman-teman sahabat sahabat hijrah kita orang tua kita semuanya lah kalau mereka melakukan kesalahan tadi pertama uh, apa bukan sih pertama berprasangka baik dulu kemudian beri dia nasihat kemudian tutupi aibnya kemudian uh, maafkan dia kemudian berlapang dada dari uh, dengan dia insyaallah dengan demikian kita menjadi orang yang disebutkan di dalam surat al hushair orang-orang yang mengikuti Sahabat dengan cara yang Allah ridhoi insya Allah Barakallahu liwalakum Marilah kita tutup dengan muhasabah dan berdoa kepada Allah Semoga Allah melapangkan dada kita Menjadikan kesalahan-kesalahan kita e, diampuni oleh Allah Dan menjadikan kita termasuk diantara hamba-hamba yang diridhoinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan yuafi ni'amahu wayukaafi umazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagi lijalani wajihka al-kariim wa'azim sultanik Allahumma sali wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa واصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا Zulman kathira Fa inna hu la yagfiru Azunuba illa anta Fagfir lana warahamna Inna ka anta Al-Ghufurur rahim Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Rabbana ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ظُلْمًا كَثِيرًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ظُلْمًا كَثِيرًا Rabbana Zulamna Anfusana Zulman Kaseera Fainnahu La Yaghfiru Zunuba Illa Anta Faaghfir Lana Warahamna Inna Ka Antal Ghafurur Rahim Rabbana Ma Arhamak Rabbana maa akramak Rabbana maa arhamak Asaynaka ya Rabbana Asaynaka ya ya Allah Asyina kya Rabbana, Asyina kya Rabbana al-Rahim. Fainlam lana, wa taarhamna, lana kuna khasirin Rabbana gafir lana dunubana Waliwalidaina Waliwalidaina Waliwalidaina Rabbana gafir lana Waliwalidaina daiina wali wali daiina wali wali daiina wali azwajina wali abnainah wali ikhwanina wali akhawatina ولجميع المسلمين يا غفار يا غفار يغفر لنا يا غفار يغفر ذنوبنا يا غفار Iffir zinu bana, wasyi'at amalina, ya Gfar. Allahumma ilaika salamna, wabika amanna, wa'alaika towkalla, wa'ilaika Wa ilayka anabna ya Allah Wa ilayka anabna ya Rahman Wa ilayka anabna ya Rahim Faghfir lana ya Arhaman Rahimim Rabbana jajalna mukim assalati wa min dhuriyaatina Rabbana wa taqabal duaa Rabbana ufil lana wa li ikhwanina aladzina sabakuna bil iman wala tajjal fi qlubina amanu Rabbana, innaka roofur rahim. Rabbana, innaka roofur rahim. Rabbana, innaka roofur rahim. Rabbana, Karaufur Rahim, ya Allah ya Rabbal Alamin, yang maha luas ampunannya. Siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa yang begitu banyak? Bahkan dosa kami lebih banyak daripada butiran-butiran pasir di pantai. Dosa kami lebih luas daripada langit dan bumi. Bahkan mungkin dosa-dosa kami sebagai hambamu. Tidak akan muat ditaruh di antara kolong langit dan bumi ini, Ya Allah Engkau yang memenuhi segala sesuatu dengan ampunan dan kebaikan dari sisimu Engkau yang telah meletakkan rahmatmu dalam setiap jengkal tanah di bumi ini Ya Arhamar Rahimin lah yang kami harapkan, Ya Allah Jika bukan kerana rahmatmu dan kasih sayangmu kepada kami Pasti kami telah celaka sejak pertama kami berbuat dosa dulu, Ya Allah jika engkau tidak menjanjikan ampunan dosa untuk orang-orang yang bermaksiat, pasti sekali mereka berbuat dosa mereka telah celaka dan terbenam di dalam bumi, Ya Allah. Jika kami masih hidup sampai hari ini, padahal kami senantiasa berbuat dosa setiap harinya dari dulu sampai sekarang, itu karena engkau rahmat dan kasih sayang kepada kami, Ya Allah. Jika kami masih hidup dan sehat sampai hari ini Sementara kami punya masa lalu yang buruk dan sangat kelam Itu pasti karena engkau menunggu kami bertobat ya Allah Tidak mungkin kami bisa hidup sehari pun di muka bumi ini Membawa dosa-dosa kecuali karena engkau sayang kepada kami ya Allah Tidak mungkin kami bertahan sehari pun di dunia ini Kalau bukan karena engkau sabar menanti kami bertobat Dan meminta ampun kepadamu ya Allah Kami sadar sekarang ya Allah Sejak dulu engkau telah menanti kedatangan kami untuk memohon ampunanmu ya Allah. Sejak kali pertama kami berbuat dosa, engkau berkata kepada malaikat, Wahai malaikat, lihatlah hamba ku itu. Dia mungkin hari ini ber, berbuat dosa, tapi mungkin besok dia akan bertobat dan aku pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Wahai malaikat, janganlah engkau mencatat dosa-dosanya, tunggu sampai dia beristighfar. Wahai malaikat, mungkin dia akan menyesal, mungkin dia salah. Wahai malaikat, tunggu-tunggu, jangan engkau catat dulu dosa-dosanya. Kami tahu, Ya Allah, betapa sabarnya engkau, Ya Allah, menanti kedatangan kami, Ya Allah. Betapa sabarnya engkau dengan kasih sayangmu menanti kami datang bertobat kepadamu, Ya Allah. Kalau bukan karena kesabaran dan rahmatMu, mungkin kami tidak sampai ke hari ini, Ya Allah. Mungkin telah lama kami tinggalkan dunia ini karena dosa-dosa itu, Ya Allah. Mungkin kami telah celaka karena kesalahan dan kezoliman diri kami sendiri, Ya Allah. Karena itu kami yakin, Engkau pasti Maha Pengampun dosa. Engkau pasti menanti kami beristighfar kepadamu. Maka malam ini kami beristighfar kepadamu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Tidak ada satu pun zat lagi yang ada di muka bumi dan langit ini yang bisa kami mohon ampunannya selain Engkau ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas kesalahan-kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Wa atubu ilaih Faghfir lana ya Allah Faghfir lana ya Allah Faghfir lana zunubana wa israfana fi amrina ya ghafa Ya Allah ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah Jika kedua orang tua kami atau salah satunya telah meninggal dunia Kami tahu engkau ingin mengampuni dosa mereka Dengan cara engkau beri hidayah kepada kami sebagai anaknya ya Allah Karena kami sadar ternyata doa anak yang sholih itu sangat engkau ijabah ya Allah. Jika hari ini kami bisa bertaubat, bisa mendapatkan hidayah darimu, bisa berhijrah di jalanmu ya Allah. Itu karena engkau sayang kepada orang tua kami. Dan engkau ingin agar kami mendoakan orang tua kami setiap sujud kami ya Allah. Maka ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Jika mereka belum sempurna istighfar dan taubatnya di masa hidupnya, maka sempurnakan itu dengan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah hilangkan semua kesalahan-kesalahan mereka Ya Allah Fa'inkanu musli'un fatahhirhum ya Allah Wa'inkanu musli'hun fatakabbal min'hum ya Rahman Lampunkanlah dosa orang tua kami Ya Allah. Ya Allah kami rindu kepada ibu kami yang telah wafat Kami rindu kepada ayah kami yang telah wafat Kami rindu kepada keluarga kami yang telah wafat Kami rindu kepada orang-orang yang kami cintai yang telah wafat Ampunkanlah dosa-dosa mereka semua yang kami cintai itu ya Allah. Kami rindu kepada Abu Bakar As-Siddiq ya Allah. Kami ingin belajar banyak dari sosok yang mulia itu ya Allah. Kami rindu kepada Umar bin Khattab. Kami rindu kepada Ali bin Abi Thalib. Kami rindu kepada ibunda kami Khadijah. Kami rindu kepada ibunda kami Aisyah. Kami rindu kepada putri baginda Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Kami rindu kepada semua mereka yang soleh-soleh itu ya Allah Kami ingin mengecup tangan-tangan mereka dan belajar bagaimana menjadi hamba yang kau ridhai dari mereka ya Allah Ya Allah Kami rindu kepada Rasulullah SAW Kami rindu kepada Nabi Muhammad SAW Pertemukanlah kami dengan beliau nanti di Telaga Al-Kawsharpu ya Allah Pertemukanlah kami dengan beliau Segera mungkin setelah kami bangkit dari kubur kami Ya Allah Janganlah engkau pisahkan kami Di dunia karena kami berbeda zaman dengan beliau Dan jangan juga engkau pisahkan kami Akhirat dengan beliau karena berbeda iman Ya Allah Alangkah ruginya orang yang tidak sempat Bertemu dengan beliau Ya Allah Tidak bertemu dengan beliau di dunia Dan tidak pula di akhirat Ya Allah Ya Arhaman Rahimin Kami rindu kepada wajahmu Ya Ya Allah Izinkan kami menatap wajahmu di dalam surga, Ya Allah Izinkan kami menjadi di antara penduduk-penduduk surga Yang akan melihat indahnya wajahmu, Ya Allah Ya Rahman Rahimin Istiqamahkanlah hati kami ini, Ya Allah Bersihkanlah hati kami dari dengki, Ya Allah Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang menganggap diri kami suci Kemudian memberikan label kepada saudara-saudara kami Dengan label-label yang tidak engkau rindahi, Ya Allah Janganlah engkau jadikan kami orang yang mengkultuskan diri kami sendiri dan orang lain Ya Allah lapangkanlah dada kami Seperti engkau melapangkan dada orang-orang soleh sebelum kami Allah. Ya. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah khataaya astaghfirullah, astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah min khataaya astaghfirullah minal ampunkanlah dosa-dosa kami. Beri ya maafkanlah kami ya Allah. Astaghfirullah, ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Astaghfirullah, ya Allah berikanlah kami husnul khatimah ya Allah ku cover kami allah afirullah minal khataya rabbizidni ilman nafi'a wa wafiq qan halalat watuba alayya taubatannasuha watuba alayya sekali lagi terakhir Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Rabbana atina fitunya hasana Wafil akhirati hasana Wa kina azaban Barakallahuliyawalakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.